Apa a g i Pak Tony? Pagi? Ya, silahkan Pak Tony. Ya, itu apa? n t a s banget ya. Sebenarnya itu sama orang yang bisa ngomong gini besok pendidikannya sangat rendah. Atau saya kasih contoh rasis m e itu di seluruh dunia ada. Jangankan di Indonesia ya, di Australia juga. Tapi biasanya itu orang kampung yang di k a n t r y c o n t r y yang pinggiran desa d i a n g gak pernah lihat. Oleh seorang ASEAN gitu, dia orang gak pernah lihat itu. Jadi gimana gitu. なぜなら、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち n 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 e ちは、私たちは、私たちは、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私、私、私、私 Kok bisa orang lokelas begitu a t a dilepek DPR Karena yang bisa terpikir itu tuh Orang yang gak, bukan orang yang suka b e r t a w u r gitu loh Kayak k a t a k dalam tempurung Oke, Ibu Alisa Antaigi b a m a k u l i s d i a itu dari t a k s i mana sih b u Bambang s u s a t y a Ibu oh, oh. Gak jelas i b u Gak jelas Jangan asal ngomongan sih gitu b u Eh, China t u h udah maju Amerika aja kalah Bodoh dia t o l o dia b u Jangan sok pinter gitu Siapa sih yang gak mau mau パジャンサーパジャンサーパジャンサーパジャンサーパジャンサーパジャンサーパジャンサーパ k itu jangan suka。i n i orang l a i ャ l a ーパジャンサーパジャンサーパジャンサーパジャ u サーパジャンサーパジャンサーパジャンサーパジャンサーパジャンサーパジャンサーパジャンサーパジャンサーパジャンサーパジャンサーパジャンサーパジャンサーパジャンサーパジャンサーパジャンサーパジャンサーパジャンサーパジャンサーパジャンサーパジャンサーパジ t y サーパジャンサーパジャンサー s i a ンサーパジャンサーパジ s ンサーパジャ 私たちは、今日の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国れ国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の Sebenarnya Indonesia juga malu memiliki orang seperti itu Apalagi sebagai wakil r a k y a t begitu Terima kasih o k e p a k n a s r t pagi Bu Silahkan Pak Kalau saya melihat memang Saya p r i h a t i n dengan kalimat begitu Kalau memang iya Tapi sebaliknya kalau kiranya Pembelian pesawat tersebut Tidak selayaknya Atau melihat satu mata Atau selain KKN Kalau saya lihat Yang geramnya Pak m a s itu pantas gitu loh パーリーでやらん。<Okay. Hari. S 1> Silahkan Pak ya, Menurut saya alpapun alasannya ya、oh, Itu gak boleh diucapkan Apalagi orang seperti dia Bahkan anak-anak SMP aja Mungkin sudah mengerti ya perbedaan itu Dan itu tidak pernah diucapkan Mereka di sekolah dan lain sebagainya Itu udah dididik untuk selalu、uh, Perbedaan atau suku atau ras itu Udah harus dihilangkan Karena itu memang Yang k e r o k daripada kemunduran satu negara Kalau orang seperti a n g g o t a DPR sampai ngomong begitu, memang、nah、betul-betul tidak bisa dimengerti apa yang ada di pikirannya gitu. Kalau dia berpikir sih boleh aja, tapi diucapkan itu sangat b u r u Dan ini memang harus tegur p e r a s Karena apa? Kalau nanti d i a n g o m o n g seperti itu terus orang lain mengikuti dan lain dan seterusnya itu berbahaya untuk negeri ini, Bu. Terima kasih. Oke,、okay. kita menuju Pak Harsono selamat, selamat pagi.、Uh, pagi. Kalau、Hilangkan. saya sih t e r s e r a n g memang menyayangkan, nggak pantas ya a d a anggota. Uh, w a k i l r a k y a t yang berbicara seperti itu Tapi lepas dari itu saya pikir Untuk teman-teman yang keturunan Juga gak usah terlalu emosional Menanggapinya karena Dengan kita emosional Kita akan jadi sama kampungannya、hmm. Jadi saya pikir、uh, kita lihat aja Selanjutnya kemana Oh Memang orang keturunan akan selalu jadi Kambing hitam di negeri ini Terima kasih Oke,、okay. Pak John selamat pagi、uh, Selamat pagi Silahkan Pak j o n Itu statement dari Pak Bambang sangat tidak pantas d i u c a p k a n oleh anggota DPR. Itu bisa m e m e c a h atau disintegasi r satu bangsa, ya kan. Di zaman seperti ini kok masih ada ya、yes, anggota DPR yang berperilaku dan punya pikiran seperti itu, gitu loh. Mungkin、uh, harus sekolah lagi, balik dari SD lagi, kaliku itu orang. Terima kasih. Baik Pak Fendi. パギマンさん、パパンディやばい、マサジャマンアカい、 Karena memang icik pemikirannya Kenapa pesawat-pesawat yang lalu yang jatuh-jatuh Kok n gak g diomong itu nenek moyangnya Amerika、kan? Nenek moyangnya Eropa Seperti itu, itu kan aneh Jadi memang ya, itulah kondisi negara kita Yang dalam kondisi memang sakit b e n a r y a termasuk anggota DPR-nya Kotanya pun juga sakit Terima kasih Terima kasih, Pak g u s Pak Budiano, selamat pagi Selamat pagi, Bu Iya, s i l a k a n Pak komentar Anda ya, Kalau saya bilang Itu pantas-pantas aja, Bu, karena kalau DPRD harus kalah, Pak Agus Dutu kan memang anak TK, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Pak Hani, selamat pagi. Ibu. Ya, silakan, p a k Kalau menurut saya, itu、uh, dia m e m b u a t makhluk e r s i h yang dia m a s t i ya. Jadi s e b a i k n y a kepala, kepala organisasi itu memecat dia. Sebab apa yang dikatakan itu m e m b u a t makhluk suruh bersih, kan? Terima kasih, Pak Hani. Selanjutnya, Bu, w Ibi?、Eh, kalau menurut saya, dia membuat dirinya malu sendiri, kayak n a t e k a Jadi itu kurang pengetahuan. Sebetulnya, nenek moyang dia, dia juga s u a l a t dia. Sebenarnya bangsa Asia Tenggara ini semua Mongolit. Ya kan, nenek moyang mari pakai su juga nenek moyang dia. Kalau dia menyangkal, berarti dia s u a l a t Jadi sebetulnya itu menyatakan dia anak kecil yang pengetahuannya kurang luas. Sebenarnya di Asia Tenggara ini, semua orang Asia ini Mongolit. Nah, aja. Terima kasih b u Ebi Kemudian Selamat pagi Halo, halo. halo payan. payan, selamat pagi、nah, s i l a k a n Pak eh, Sebenarnya eh, Kalau saya lihat pandangan-pandangan Pak Bapak b a p a a p a k b a itu l a m a ini Bapak b a Halo Ya s i l a k a n Pak Cuma、eh, Jangan Buru-buru kita Mengambil kesimpulan bahwa pernyataan itu salah. Mungkin ada dasarnya, mungkin mereka udah berdebat di dalam a p e n g a m b i l a n keputusan. Jadi jangan l a n g s u n g kita mengambil keputusan sehingga karena kesalahan karena nggak di、uh, a k o m o d a s i terhadap s o l u s i s o ya. Mungkin itu sehingga keluar kata-kata itu mungkin menurut saya. Terima kasih. Iya, terima kasih pak Yen. Kemudian selamat pagi Tasya. Selamat pagi i Bu. Ya, ya, Bapak Bapak, ya, Pada sesi pagi tadi、uh, Saya dengar seorang Bapak Bicara tentang warga keturunan bu. Yang katanya selalu jadikan k a m b i n g hitam Pertanyaan saya Apakah Bapak lebih bermoral Daripada warga keturunan Begitu juga untuk b a m b a n g s u s t t i o Perlu diketahui Gaji dan fasilitas yang saudara dapat Juga dari warga keturunan Yang berpartisipasi Melalui pajak dan lain-lain パンタス、パンタス、パンタス、パン Arti satu warga negara itu、uh, Punya hak dan kedudukan yang sama Jangan ada rasialisme Mulai dari pendidikan Sarat-sarat masuk SMPTN Jangan ada、uh, Sarat-sarat rasialis Turun apa Mau Kita warga negara Indonesia adalah satu bangsa Sesuai dengan、uh, Status dari warga negara Indonesia Mohon dimulai dari pendidikan Indonesia Anak-anak kita harus パシューナナーのパシューナーのパ a ューナーのパシューナーのパシューナーのパシューナーのパシューナー a パシュ n ナーのパシューナーのパシ a ーナー t パシューナーのパシ a ーナーのパ i ューナーのパシューナーのパ a ューナーのパシューナーのパシューナーのパシューナー a パシューナー a パシューナ a のパシューナーのパシューナーのパシュ a ナーのパシュー a ー a パシュー a ーのパ u ュ a ナーのパシュー g ーのパシュー a s itu ューナーのパシュー d ーのパシューナー a ーの a シューナ a ナ a のパシューナーナーのパシューナーナーナ a Mungkin dikira saya satu aja, yang waktu terjadi t r a n s a s i tersebut, Pak Bambang ini n y a d a k a n bagian karya, nyatakan g komisinya ya. ya.、Hmm. Itu aja demikian, terima kasih. Pak Fendi, selamat siang. Selamat siang, silakan Pak. Ya, sudah pasti tidak pantas ya, artinya orang yang duduk di DPR, kata itu anggota Dewan yang t e r h o r m a t m a s a ngomong kayak begitu. Cuma saya juga mohon sama yang merasa nenek moyangnya itu, kalau lagi kasih opini juga nggak usah lah. Sama-sama kayak si Bambang Susatyo itu, karena jadi nggak ada bedanya. なれにでポリティスバーガーともパサーキューロビサジャーと、ユーゴルレットパンパサーパー、イトランパサーバーガーとでアメリカラジャーと、バレンイポリティスカリー。とぶなれかのミサー a リパンエストビランオブリミビスオバーパイステストジー、エマリパンエストビバーパイステインアストジュー、エマリパエスディスエキュラート、ダリエザンザシデングアメンバーリパサーネクロディランディアタンパサージャー、イトランサブンナリアダディピカリアタンタン 私は何をしてるの何をしてるの何を a l るの何をしてるの何をしてるの何をしてるの何をしてるの何をしてるの何をしてるの何をしてるの何をしてるの N dua ratus lima puluh gitu itu kan buatan bangsa Indonesia bangsa sendiri kita lebih bangga gitu kita juga beras yang import dari Vietnam kalau memang denek mau ya kita import beras juga dari t i o n g k o k gituloh dari Tiongkok terima kasih terima kasih kemudian Pak Jimmy selamat siang selamat siang terima kasih ini namanya juga b a m a n g Susatyo kan pernah disingkat b a n g s a ya ya itu kita sering dengar d i a kalau ngomong t u m e m a n g asal ngomong dari kasus y a curi 私は。Ya, Dari Yunan, dari daerah Vietnam, ya, sama aja sebenarnya dari daerah d a r a p a n Tiongkok juga. Ya, nggak boleh bicara seperti itu. Semua kita harus satu binatang t u n a l ika. Gak pantas supaya paling p a m b a n g tuh ngomong itu-itu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Prandono. Kemudian Pak Valentino, selamat siang. Selamat siang, Bu. Silahkan, Pak. Ya, kita ikut-ikutan, i Pak. Mas, f a d a h a ngustur b i l a n g a n anak t i g a mau jadi dengerin aku, n Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.